Halo hai, masih ada saya lagi Aryan Surya dari Pagar Kehidupan Waduh, apa kabar ya kamu semua nih? Setelah mungkin berhari-hari saya agak sedikit libur dulu ya Memberikan kamu semacam kayak motivasi dari Pagar Kehidupan Nah, karena justru saya sudah tidak lama memberikan kamu semacam nasihat maupun motivasi Kali ini saya sudah gatel sekali teman-teman Ingin memberikan kamu sebuah gambaran Bagaimana sih caranya mungkin saya bisa menjalani hidup ini Dan bisa mencapai sesuatu hal yang disebut dengan kebahagiaan sejati ya. Nah, kali ini sebenarnya ini termasuk dalam ka kategori video yang termasuk paling penting buat saya karena di video ini merupakan jawaban dari banyaknya problema-problema sahabat pagar kehidupan yang dirangkum menjadi satu jadilah video ini. Oke. Okay? Sebenarnya seperti biasa teman-teman, video ini saya terinspirasi dari kisah seorang sahabat pagar kehidupan yang memberikan komentarnya agak miris nih. Komentarnya intinya begini... Ada seorang sahabat pagar kehidupan, dia berkomentar begini... Saya bingung deh, Mas Aryan Surya, Saya merasa sudah banyak bersedekah dan berbuat baik. Tapi kok hidup saya kayaknya semakin hari, semakin menderita, dan selalu ditimpa kemalangan? Terkadang, saya bertanya-tanya apa yang sebenarnya salah dari diri saya. Terkadang, karena banyaknya masalah yang saya rasakan ketika saya menjadi orang baik... Malah saya berpikir jadi orang baik itu capek... Rasanya saya ingin berhenti aja jadi orang baik... Dan melakukan perbuatan-perbuatan yang standar... Karena saya merasa perbuatan baik saya selama ini sia-sia mohon solusi terbaiknya untuk saya... Oke? Okay? Teman-teman... Kalau memang kamu saat ini merasa bahwa kamu sudah lelah menjadi orang baik... Kalau kamu selama ini merasa sedekah kamu tidak dibalas... Kalau mungkin kamu merasa saat ini Kamu sudah jenuh menjadi orang yang berusaha kuat Menjadi orang yang berguna buat orang lain Tapi belum ada balasannya Ini adalah video atau audio yang tepat buat kamu Kalau saya ditanya sama seseorang sahabat pagar kehidupan Kenapa kok gua udah berbuat baik Tapi balasannya belum muncul Saya akan menjawab satu kata Yaitu salahnya ada pada keadaan kamu Loh Kok keadaan gua mas bro, maksudnya itu tuh gimana? Gini, kalau kamu tadi mendengarkan baik-baik teman-teman Semua kata-kata yang saya katakan kepada kamu dari seorang sahabat pagar kehidupan yang komplain Saya berani jamin kamu tidak akan menyadari dimana letak kesalahan dia Kalau kamu tidak menyadari berarti bisa jadi kamu nasibnya sama seperti sahabat pagar kehidupan Yang baru saja saya bacakan komentarnya tapi kalau saya membaca komentar dia, saya tahu salah dia di mana. Salah dia adalah karena dia tidak sadar melakukan satu hal yang membuat dia kehilangan berkah dari perbuatan baiknya. Apa itu hal yang bisa membuat kita kehilangan berkah dari perbuatan baik kita? Betul, hal itu yang disebut dengan mengeluh. Ini dia teman-teman. Ujung-ujungnya hari ini saya harus membahas satu kategori yang bernama syukur lagi Karena ternyata satu kata syukur memang sederhana Tapi ternyata tidak semua orang, termasuk mungkin juga kamu, sadar syukur itu tuh seperti apa sih mas bro Kenapa ya? Kok gue udah banyak berbuat baik tapi sial mulu Gini teman-teman, saya punya rahasia dalam hidup ini dan ini sudah terbukti dalam hidup saya Tolong pikirkan dan tolong dengarkan baik-baik syukur sama dengan beruntung mengeluh sama dengan sial sekali lagi ya bersyukur sama dengan beruntung mengeluh sama dengan sial artinya dengarkan baik-baik kalau kamu banyak beramal baik kalau kamu banyak berbuat baik, tidak peduli sedekah kamu sebesar apa, tidak peduli perbuatan baik kamu sebanyak apa, selama kamu masih mengeluh, jangan berharap balasan Tuhan turun. Titik. Loh kok bisa gitu? Dalilnya mana? Dalilnya dari kitab suci Quran itu sendiri. Di Quran dikatakan, dalam kitab suci saya dikatakan bahwa yang namanya sedekah bisa mendatangkan melipat gandakan rejeki. Betul. Tapi banyak orang yang tidak nyimak Bahwa di Quran juga dikatakan Kalau kamu ingin dilapangkan oleh Tuhan Harus bersyukur juga Bersyukur dulu Bahkan barang siapa yang tidak bersyukur sama Tuhan Apa yang tidak dia syukuri itu diambil jadi kamu sudah banyak berbuat baik tapi kamu masih mengeluh kapan ya sedekah gua dibalas capek-capek gua sedekah nggak dibalas Kok gua udah capek-capek berbuat baik tapi gua gak dihargai kok gua udah capek-capek berbuat baik tapi kok gua sial mulu Kamu secara nggak langsung mengatakan itu berarti kamu mengeluh Mengeluh itulah yang membuat berkah kamu tidak kunjung turun titik Nah sekarang kalau kamu selama ini tidak sadar bahwa kamu sudah sedekah, sudah beramal baik, tapi sial mulu, coba deh pikirin. Bener gak sih apa yang saya katakan bahwa secara tidak sadar, kebiasaan kamu adalah suka mengeluh. Contohnya kayak sahabat pagar kehidupan tadi. Dia walaupun cuma cerita sama saya, dari ceritanya itu saya bisa tahu bahwa dia mengeluh atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya keluhan itulah yang membuat dia semakin sial sayangnya begitu saya juga pernah tuh teman-teman waktu saya buat video tentang sedekah ada sahabat pagar kehidupan juga komentarnya panjang banget komentarnya begini kok gue kalau udah sedekah nih ya gue sedekah udah banyak tapi kok gue malah bangkrut tapi kok gue malah sial capek-capek gue sedekah nih tapi gak ada balasannya. gue malah bangkrut, gue malah sial gimana nih caranya? pagar kehidupan, tolong bantu gue, wih dari kalimat itu saya langsung ketawa saya ketawa bukan ngetawain dia tapi saya ketawa karena dia tidak sadar bahwa perbuatan dia yang suka mengeluh itulah yang membuat balasan Tuhan tidak turun jadi intinya adalah, coba teman-teman mulai saat ini ketika kamu mau mengeluh istighfar, astagfirullah kalau kamu mungkin bukan muslim ketika kamu mau mengeluh, ngerem ngerem, aduh Tadi gue dengar pagar kehidupan, gue gak boleh ngeluh nih. Berarti gue ketika mau ngeluh gak boleh nih. Mingkem aja, mingkem. Ketika kamu mau ngeluh, mulut mau ngeluh. Mingkem. Mingkem. Ketika pikiran kamu mengeluh, alihkan. Misalnya kamu lagi macet. Kamu mau ngeluh nih, macet banget nih Jakarta nih. Begitu mau ngeluh, kamu alihkan. Ih, gila ya pohonnya warnanya hijau, bagus loh. Ih, udara hari ini kayaknya keren nih. Mendung, mendung, mendung gimana gitu. Eh, tadi gue disenyumin sama si Doi loh. Jadi pikirin, fokusin ke hal lain yang membuat kamu jadi lupa bahwa kamu tuh pengen mengeluh. Kenapa itu penting? Karena gini. Ibarat kata sebuah air, ya. Syukur itu adalah airnya. Dan keluhan kamu adalah lubang yang membocori botol kehidupan kamu. Semakin banyak kamu mengeluh, air syukur yang kamu punya, yang kamu tabung, itu pahalanya hilang-hilang-hilang-hilang sampai an akhirnya Sape-capek, capek-capek kamu bersedekah, sape-capek kamu berbuat baik Balasannya tidak kunjung datang Karena kamu lebih banyak ngeluhnya, itu berbahaya Oke, okay? nah sekarang Sekarang seperti biasa Pagar kehidupan bukanlah pagar kehidupan kalau tidak ada latihan prakteknya, betul? Nah sekarang kalau kamu ingin berubah Sekali lagi kalau kamu ingin berubah Kamu harus melakukan praktek bersama saya, oke? Okay? Sekarang juga kita praktek, oke? Okay? Nah sekarang kamu saya suruh ambil dua kertas ya. Boleh kertas dari buku, boleh kertas dari manapun, ambil dua kertas dan bolpen satu. Sekarang juga kamu ambil. Kalau memang belum belum ada kertasnya, belum ada bolpennya, kamu hentikan dulu video ini, kamu pause dulu video ini. Nanti setelah itu baru kamu nyalakan lagi. Oke? Okay? Saya tunggu. Nah, sekarang saya akan menganggap kamu kamu sudah ada 2 kertas dan juga satu bolpen, ya. Kalau kamu memang ada 2 kertas dan satu bolpen, kita akan langsung praktekan. Di sini saya akan membuktikan secara nyata di mana masalah kamu sebenarnya. Ini seru nih, ya. Sekali lagi ini seru. Sekarang kamu ambil bolpen, kamu ambil satu kertas dulu. Oke. Okay? Sekarang kamu tulis di kertas yang pertama, tulisnya gede, tulisnya gede, masalah gue titik 2. Kamu tulis masalah gue titik 2 Oke, okay? nah sekarang permainannya adalah begini Kita bermain teman-teman Permainannya adalah saya akan menghitung 1 sampai 10 Saya akan berikan kamu waktu 10 detik teman-teman Dari 10 detik ini saya minta tolong Kamu tuliskan 10 masalah yang sedang ada dalam hidup kamu jadi ingat ya, saya akan menghitung 1-10 Kamu tulisin 10 masalah hidup kamu Hanya dalam waktu 10 detik Siap? Saya mulai dari sekarang Kamu tulis 10 masalah kamu 1 2 3 4 5 5 detik lagi, ayo tulis masalah kamu 6 7 8 9 10 Selesai Jangan tulis lagi Angkat bolpennya, jauhi kertasnya dan sekarang kamu tidak boleh nulis lagi oke? Okay? kamu sudah saya berikan waktu 10 detik dan sekarang coba kamu lihat di kertas yang tadi kamu tulis kamu saya kasih waktu 10 detik dari waktu 10 detik yang kamu saya kasih tadi masalahnya yang berhasil kamu tulis berapa? coba kamu hitung, berapa? kalau kamu berhasil menulis 10, hebat kamu adalah orang yang hebat tapi kalau kamu nulis kurang dari 10, gak masalah oke? Okay? nah sekarang kita beralih ke kertas yang satunya. Tadi kan saya suruh kamu ngambil dua kertas tuh. Kertas yang pertama, kita sudah coret-coret. Sekarang kertas yang sudah ada coret-coretannya ini... kamu sampingkan dulu. Kamu taruh dulu di ujung ya. Kamu ambil satu kertas kosong lagi. Dan sekarang kamu tulis judulnya di atas gede. ya Hal yang gua syukuri. Tulis yang gede di atas. Gede. Hal yang gua syukuri. Titik dua. Oke? Nah sekarang gini. Saya hitung satu sampai sepuluh... Kamu harus nulis hal yang kamu syukuri 10 saja selama 10 detik Kita mulai dari sekarang Kamu tulis 10 hal yang kamu syukuri 1 2 3 4 5 5 detik lagi Ayo 6 7 8 9 10 Selesai Nggak boleh nulis lagi Angkat bolpennya Taruh bolpennya Taruh kertasnya Oke? Nah Sekarang kamu sudah melakukan dua hal. Yang pertama, kamu sudah menulis 10 hal yang menjadi problema kamu. Dan yang kedua, kamu juga saya suruh tulis 10 hal yang menjadi hal yang bisa kamu syukuri. Nah, sekarang kamu ambil dua kertas itu. ya, Kamu ambil dua kertas itu dan kamu lihat. Di antara dua kertas tadi, mana yang tulisannya paling banyak? Jujur, ayo Di antara hal yang kamu keluhkan Sama di antara hal yang kamu syukuri Mana yang hasilnya Paling banyak dan paling lengkap <laughs> Ayo, jujur Biasanya nih, kalau kamu jujur Dari dua kertas tadi Yang paling gampang nulisnya Kok kayaknya gue ya mas bro Gue tuh paling gampang nulis kalau masalah gitu Giliran gue disuruh nulis hal yang gue syukuri Susah gitu, iya kan Kalau nulis masalah kayaknya panjang Masalah gue baru dibohongin sama pasangan Dijodesin sama ini Iya kan gak naik gaji Tapi begitu saya suruh nulis hal yang kamu syukuri Kayaknya agak susah gitu Agak mandek gitu Bisa sih nulis cuman kayaknya butuh mikir ya Apa ya? Aduh apa ya gitu Iya kan? Jujur deh Nah sekarang kamu lihat dari dua kertas tadi Mana yang jawabannya paling banyak Dan kamu lihat dari antara dua kertas tadi juga Di antara dua kertas tadi Mana yang jawabannya paling lengkap Panjang-panjang, jujur Kalau kamu sama seperti orang-orang yang biasa saya ajak ngobrol Mereka itu sama seperti kamu Selalu lebih gampang melihat masalah Daripada melihat berkah Itulah masalah utama kamu Kamu terlalu gampang melihat masalah Dan kamu terlalu mengesampingkan Semua berkah yang sebenarnya Tuhan udah kasih ke dalam hidup kamu dan celakanya, teman-teman, gak akan mungkin hidup kamu bisa beruntung Kalau kamu tidak pandai mensyukuri berkah yang Tuhan kasih Karena Tuhan udah berjanji, dan kalau Tuhan udah janji itu pasti ditepatin Barang siapa yang mau dilebihkan harus bersyukur dulu Dan siapa yang tidak mensyukuri apa yang dikasih Tuhan, diambil Ya? itu dia masalah kamu, kamu terlalu fokus ke masalah dan kamu mengesampingkan mengabaikan berkah. Nah sekarang prakteknya belum selesai. Saya minta tolong kamu ambil kertas yang tadi isinya masalah-masalah hidup kamu. Kamu ambil, betul, kamu ambil. Sekarang saya minta tolong kamu lipat kertas itu jadi dua, lipat jadi dua. Terserah mau ngelipatnya vertikal, horizontal, pokoknya lipat jadi dua aja. Kertas yang isinya masalah ya. Setelah kamu lipat jadi dua kamu kumel-kumel, kamu kumel-kumel, terus kamu buang jauh-jauh, buang jauh-jauh, terserah mau buang kemana, kamu bilang, pergi lu. Kamu buang tuh kertas, kamu bilang, pergi lu. Coba buang kertasnya. Nah, ketika kamu buang, kamu ambil lagi kertas yang isinya berkah tadi, terus kamu pegang tuh kertas, kamu katakan, ini dia hidup gue. Dan kamu katakan, ini dia yang mau gue fokuskan, gue bertobat, dan gue mau fokus ke berkah yang Tuhan kasih. Terima kasih. Sambil kamu pegang kertas berkah tadi Ya Dengan kata lain Sekarang saya paksa kamu untuk berjanji Untuk berjanji apa? Fokus hanya kepada berkah yang Tuhan kasih Jangan fokus ke masalah Tapi kan masalah gue tetap ada mas bro Gini, gini, gini Saya berani janji begini Kalau kamu ingin masalah kamu beres teman-teman Jangan fokus ke masalah Fokus ke berkah Ketika kamu fokus ke berkah Hidup kamu akan dilebihkan Hidup kamu akan diberikan keajaiban Dan ketika keajaiban banyak datang Masalah kamu, percaya atau enggak Akan hilang dengan sendirinya Ingat, saya membagikan apa yang dipagar kehidupan ini Bukan teori, bukan omong kosong loh Ini pengalaman pribadi saya Ketika saya banyak mengeluh, rejeki saya habis Ketika saya banyak bersyukur, rejeki saya berkali-kali lipat muncul Ya, Nah sekarang, saya minta tolong gini Apa yang mau kamu tingkatkan dalam hidup ini Pertama langkahnya adalah syukuri dulu Misalnya, kamu ingin menjadi orang yang kaya Kamu harus mau mensyukuri lembaran uang yang ada di dompet kamu saat ini Kalau kamu pengen jadi orang kaya, syukuri dulu lembaran uang yang ada di dompet kamu saat ini Dengan syukur yang dalam, dengan syukur yang penuh Lakukan itu dulu sekarang dan bagi kamu yang sekarang pengen kurus, badan kamu gemuk, saya kasih tahu, kamu gak akan bisa jadi kurus kalau kamu tidak pernah mensyukuri turunnya berat badan kamu walaupun hanya setengah kilo. Kalau kamu pengen turun 10 kilo, kamu gak akan pernah bisa turun 10 kilo kalau kamu tidak pernah menghargai turunnya setengah kilo berat badan kamu selama ini. Bagi kamu yang pengen gendut juga sama. Kamu kurus, pengen gendut. Jangan harap kamu bisa gendut kalau pertambahan berat badan kamu satu kilo tuh yang kemarin gak kamu syukuri. Apapun yang pengen kamu diberi lebih oleh Tuhan, syukuri dulu itu. Percaya atau enggak, ketika kamu fokus ke hal yang kamu syukuri dan kamu belajar untuk ngerem, untuk tidak mengeluh, saya berani jamin hidup kamu pasti berubah. So sekarang prakteknya adalah sederhana yang pertama kamu janji untuk berhenti mengeluh ketika mau berketika mau mengeluh istighfar ketika mau mengeluh ngerem ketika pikiran kamu mau mengeluh alihkan ya dan ketika kamu sudah tidak mengeluh kamu fokus eh hari ini berkah tuhan apa sih yang udah gue dapetin gue syukuri dulu ah satu-satu Terima kasih Tuhan atas mungkin kesehatan yang saya miliki Karena dengan kesehatan ini saya bisa merasakan nikmatmu dengan jauh lebih damai Jauh lebih memaksimal dan jauh lebih menyeluruh Rasanya nikmat sekali Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Sekarang juga kamu kiblatnya adalah kesyukur Tulis berkah apapun yang kamu bisa dapatkan di hari ini tadi Dan syukuri itu satu persatu Syukuri, syukuri, dan syukuri Ketika kamu fokusnya hanya keberkah Tuhan, tanpa memikirkan masalah sedikitpun, hidup kamu pasti berubah. Pegang janji saya, itu janji saya. Praktekan dan lihat hasilnya. Oke? Okay. Jadi seperti biasa teman-teman, kalau kamu ingin merubah hidup kamu, rubah dulu pola pikir kamu. Karena semua kehidupan berawal dari pola pikir kamu sendiri. Praktekan apa yang saya katakan tadi dan lihat hasilnya.